Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ala baytih Wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'lu Akhwati azani Allah wa iya kunna jami'an Kita Melanjutkan Pembahasan kita yang terakhir Yaitu tentang Masih Al-imanu bi-yaumil Al-iman bi-yaumil akhir Yaitu pasal kelima Iman terhadap Apa yang Bakal terjadi Pada hari kiamat nanti Sub-pasal ini Yaitu Perkaitan dengan Al-Hisab Hari Perhitungan Al-Hisab Yaitu Kelak pada hari Perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memperlihatkan Memberitahukan Kepada seluruh makhluknya Kadar balasan Atas perbuatan mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengembalikan Ingatan Makhluknya Apa yang telah mereka lupakan Dari semua Yang pernah dilakukannya Di masa hidupnya Tidak ada satupun Perbuatan Yang dilakukan oleh hamba Melainkan pada yaumul hisab nanti akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala sampai pun perkara yang paling kita malui perkara yang kita sangat malu terhadap terhadap perbuatan itu pun kelak Allah akan membuat kita ingat kembali Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat al-mujadilah ayat 6 Yaumaya ba'atsuhumullah jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa Wanasuhu Ingatlah pada hari atau takutlah kalian kepada hari tatkala Allah membangkitkan semua makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan kepada mereka, tentang apa saja yang dahulu mereka kerjakan. Allah semuanya catat, semuanya Allah catat, padahal mereka semua sudah lupa, terhadap apa yang mereka dahulu perbuat. Di dalam surat Al-Kahfi, ayat 49, Allah Tabaraka Taala juga berfirman Wa yaquluna ya wailatana ma li kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha wa wajadu ma amilu hadira wala ahada Semua makhluk nanti manusia dan jin dan yang lainnya mereka akan berkata pada hari kiamat had pada hari isab. Ya wailatana celakalah kami. Malihadal kitab. Kitab apa ini? Catatan apa ini? La yugodiru soghiratan walakabiratan sampai-sampai tidak menyisakan satu perkara kecil maupun yang besar. Illa ahsoha melainkan semuanya dicatat rapih. Wawajadu ma'amilu, pada saat itu mereka semua akan mendapatkan apa yang dahulu mereka kerjakan di dunianya. Hadiran ada di hadapannya, ia melihatnya, membacanya, mengetahuinya dan teringat semua apa yang dahulu dia kerjakan. Walayadlimu rabbuka ahada dan Tuhanmu rabbu tidak pernah sekalipun berbuat dolim kepada siapapun. Demikian pula di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah Tabaraka Taala berfirman, "Famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa mayya'mal mitsqala dzarratin yarah." Maka barang siapa yang beramal, berbuat sebesar biji darah pun suatu kebaikan barang siapa yang berbuat suatu kebaikan meskipun hanya sebesar biji darah kelak akan melihat balasannya yaumul hisab dan barang siapa yang mengerjakan melakukan perbuatan keburukan meskipun hanya sebesar biji darah juga ia akan melihat balasannya yarah yaitu melihat apa Balasan akibat dari apa yang dikerjakannya Ayat-ayat ini Menegaskan dengan pasti Bahwa apa saja yang pernah kita lakukan Tidak satupun dari perbuatan itu terlewatkan Di dalam catatan Amal perbuatan kita Yang kelak akan diberikan kepada kita Dan kita akan membacanya Kemudian kita akan menerima balasan dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Hal serupa ini Bila mana kita mengingat di dalam kehidupan kita ini bahwa itu semua benar-benar akan terjadi Maka Hendaknya kita memperbanyak Di dalam kehidupan kita Di sisa-sisa kehidupan kita Untuk melakukan segala kebaikan dan menutupi keburukan-keburukan kita itu dengan amal saleh. yakni semua akan dibeberkan. nanti mana yang benar-benar Allah ampuni dan mana yang Allah tidak ampuni. kita akan mengetahuinya kelak dan kita berharap semoga pada hari itu Allah Subhanahu wa menghapuskan semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal kebaikan kita. Kemudian diantara perkara yang akan termasuk ke dalam Al-Hisab, yaitu perhitungan amal, ijra'ul kisasi bainal ibad, segala perkara yang dilakukan oleh manusia, antar yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, kedoliman seseorang terhadap yang lainnya, Kehuduliman seorang hamba kepada makhluk Allah yang lainnya semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahuwataala Yom Al Hisap sehingga orang yang didolimi kelak akan menuntut balas kepada Allah Subhanahuwataala terhadap orang yang mendoliminya sebagaimana tersebut di dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Turmudi. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah bersabda La tu'dunnul huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyaatil jalha'i minasyyaatil qarna La tu'dunnul huquq ay la tu'dannal huquqa La tu'dannal huququ nissa ya ha, ha dari seluruh makhluk itu akan dipenuhi akan ditunaikan kepada orang yang berhak yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna sampai seekor kambing yang patah ataupun yang pincang ataupun yang yang kuat akan dituntutkan dihadapkan dengan kambing yang bertanduk, yakni kenapa dulu ia kambing ini didolimi oleh kambing yang lainnya, sampai pun binatang-binatang semuanya akan ditegakkan hukumannya pada saat itu, kemudian mereka setelah itu akan dimatikan, yakni akan dimintai pertanggungjawabannya antar makhluk, sehingga orang-orang yang banyak berbuat dolim Maka meskipun di dunia dia selamat Dari orang yang dia dolimi Meskipun Di dunia ia Orang-orang yang berbuat dolim itu Tidak mendapatkan balasan Dari orang-orang yang didolimi Tapi itu semua Kelak Akan dimintai pertanggungjawabannya Di hadapan Allah Pada hari Kisos Sehingga Orang-orang yang ia datang membawa amal ibadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sodakohnya, birrul walidennya, jihadnya, dan semua amal-amal salehnya, kalau dia membawa pula besertanya kedoliman kedoliman kepada hamba-hamba Allah, maka kelak dia harus membayar. Membayarnya Dengan amal solehnya Tidak ada dirham dan dinar pada hari itu Tidak bisa seseorang membayar dengan dirham Dinar Saya membayar diat Karena saya sudah membunuh Saya bayar diat untuk keluarganya sekian miliar Itu semua tidak berlaku pada hari kiamat nanti Yang berlaku adalah Pembayaran dengan amal soleh Maka setiap Kedoliman akan diambilkan dari orang yang berbuat dolim amal kebaikannya Sebatas kedoliman yang telah dia lakukan Kemudian terus demikian Setiap orang yang didolimi Akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mendoliminya Sebatas kedoliman-kedoliman yang dia terima Sehingga ada seseorang atau ada orang-orang yang ketika amal solehnya semua habis, amal solehnya semua habis, dan belum selesai tuntutan dari hamba-hamba yang lainnya. Mereka masih mengatakan, Ya Allah, dia belum menyelesaikan urusannya dengan saya. Dia telah pernah mengatakan, menuduh saya, memfitnah saya, mendolimi saya, menyakiti saya, dan saya menuntut, hak saya maka ketika tidak ada lagi kebaikan dari diri orang yang berbuat dolim tadi maka dosa orang yang didolimi akan diambil sebatas kedoliman yang diterimanya lalu akan diberikan kepada orang yang berbuat dolim dan bila itu masih ada lagi yang lainnya yang masih menuntut maka terus kedoliman dari orang-orang yang didolimi ini dosa-dosanya akan diambil sebatas kedoliman yang diterimanya untuk diberikan kepada orang yang mendolimi, sehingga orang ini semua amal kebaikannya habis dan bertambah dosa-dosanya dan keburukannya maka faturi <tutuk> hafin nar lalu ia akan dilemparkan ke dalam neraka walayyadu <tut> bilah. Kemudian fal hesabu mutawwitun hesap pada hari kiamat nanti satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang al-asir. Yaitu al-hisabul asir. Perhitungan yang sangat sulit. Ada juga yang al-hisabul yasir. Perhitungan yang sangat mudah. Susah dan mudahnya perhitungan pada hari itu. Sesuai dengan kadar amal ibadahnya dan amal perbuatannya di dunia. Berkata Syekhul Islam Ibn Tunaimiyah rahimahullah Taala, yuhasi yuhasi Taala al khal al khalka, wayaklu bi amnihil mukmin, wayokari ruh bi dunubi. Kata Syekhul Islam Ibn Tunaimiyah menguraikan, menggambarkan, melukiskan tentang peristiwa hisap. Seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis Ataupun yang digambarkan dalam Al-Quran Beliau mengatakan Allah tabarakah wa ta'ala nanti pada yawmul khisab Akan menghisap Hamba-hambanya, makhluknya Dengan cara Allah akan Berduaan Dengan hambanya Yang beriman Yang dicontohkan yang hamba-hamba yang beriman bainahu wa bainahu bainahu wa bainahu turjuman antara dirinya dengan Allah tidak ada satu perantara pun, tidak ada jurubicara, ia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Allah Subhanahu Wataala akan memperlihatkan seluruh amal perbuatan keburukan keburukannya dulu, sehingga ada seseorang yang awal yang amal keburukannya catatan amal keburukannya Berlembar-lembar, kalau dibentangkan maka ia sepanjang sejauh mata memandang, dan lalu ditanya adakah amal kebaikan yang kau miliki? Maka orang mukmin ini berkata tidak, ya Allah. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, dan dia mendapati hanya keputusasaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sungguh pada hari ini Aku tidak akan mendolimimu. Ada satu catatan kebaikan yang kau miliki. Selembar kartu kecil. Yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Yang kemudian nanti ditimbang. Amal keburukan dengan amal kebaikannya. Amal keburukannya yaitu catatan lembaran yang panjang. Yang diletakkan di satu piringan. Timbangan. Kemudian satu lembar yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah diletakkan di sebelah yang lainnya sebelum diletakkan orang mukmin ini berkata ya Allah apa artinya selembar kata ini selembar kartu ini dibandingkan dengan catatan dosa dosaku yang begitu tebal kata Allah aku tidak ada kedoliman aku tidak mendolimi hambaku tidak kalian tidak didolimi sedikit pun maka ditimbangnya amal perbuatan keburukannya dengan satu lembar kertas yang bertuliskan kalimat tauhid ini dan yang satu lembar ini lebih berat dibandingkan dengan catatan amal keburukannya itulah bandingan kebaikan yang terdapat di dalam kalimat tauhid bukan saja di dalam pengucapannya tetapi harus dibarengi dengan keyakinan akan maknanya dan juga dalam pengamalannya. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak mengalami perhisaban. Walayu hasabu nahu hasabataman tuzanu hasanatu wasyiatu. Orang-orang kafir tidak akan dihisap dan tidak akan ditimbang amal baik dan amal buruknya kenapa li'annahum laisa lahum hasanat karena mereka tidak punya amal kebaikan apapun dia dulu suka menolong orang dia suka membantu orang dia suka berbuat baik kepada tetangga dia berbuat baik kepada semua orang lembut tutur katanya ya satu keburukan yang paling besar ketika dia menyekutukan Allah dan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu menghapuskan semua kebaikan-kebaikannya maka amal perbuatan mereka yang semua mereka lakukan bernilai dosa orang musyrik, orang kafir semua amal perbuatan mereka dinilai berdosa dan akan dicatat, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kauqofun alaiha kemudian mereka akan mengetahui semuanya dan mereka akan mengakui semua perbuatan mereka. Inilah perimbangan hisap. Maka hisapnya bagi orang-orang kafir. Yaitu mereka akan melihat semua keburukannya Dan tidak ada satu kebaikan pun yang mereka miliki Karena kebaikan mereka telah dibalas di dunia Orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia Akan dibalas oleh Allah di dunia Dengan dipanjangkan umurnya Dengan disenangi oleh oleh orang-orang Dengan diberikan kelapangan rizkinya dengan diberikan kesehatan dan sebagainya. Tapi itu hanya untuk di dunianya. Dan tidak untuk di akhiratnya. Maka kalau mengenal ada orang yang bukan muslim, tetangga, atau teman, atau kolega. Ajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Dan sungguh mengislamkan seseorang pahalanya sangat besar. Kata Nabi lebih baik dari onta merah Karena semua amal kebaikan orang yang masuk Islam itu juga akan diterima oleh orang yang menjadi sarana Menjadi sebab Islamnya seseorang itu Solatnya, puasanya, ngajinya Mereka solat ini yang menuntunnya Islam juga dapat pahala solatnya dia ngaji dapat pahala ngajinya, dia puasa dapat pahala puasanya, semua amal kebaikannya diperoleh. Ini keindahan Islam. Kemudian hal pertama yang kela akan dihisap pada hari kiamat, awalumayyuh hasabu anhul abdu salatuhu. Yang pertama kali kelak akan dihisap pada hari kiamat pada diri seorang hamba solatnya Nabi SAW bersabda, "Awwalu yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah." Yaqulu Allah ta'ala li malaikatihi, "Ungdzuru salati 'abdi, atammaha am naqashaha?" fa in kana tammatan kutibat lahu tammatan wa in kanat naqsan naqsan min naqsin minha shay'an qala Allah undhuru hal li 'abdi min tatawwuin fa in kana lahu tatawwa qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwihi thumma tukhadul a'malu 'ala dhalika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diwetkan oleh Imam Termedi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi juga diwetkan oleh Abu Dawood Al Hakim dan Al Hakim menilainya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hal pertama yang akan dihisap pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya nya Unzuru li salati 'abdi, lihatlah salat hambaku ku ini. Atammaha am naqasaha? Apakah dia melaksanakannya secara sempurna atau dia melaksanakannya tidak sempurna? Apakah dia menyempurnakan salatnya atau dia tidak menyempurnakan salatnya? Kalau dia menyempurnakan solatnya maka catatlah maka akan dicatat solat itu secara sempurna dan bila mana ia mengurangi dari solatnya artinya tidak sempurna maka Allah berfirman lihatlah apakah hambaku ini punya solat-solat sunnah apakah hambaku ini mengerjakan solat sunnah atau kalau dia mengerjakan sholat sunnah sempurnakan sholat wajibnya dengan menambalkan sholat sunnah itu kepada yang wajib. Kemudian setelah itu semua amal perbuatan baru akan ditimbang. Di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam An Nasai dari Ibnu Masud, Shallallahu Alaihi dari Nabi Sallam beliau bersabda: "Awalumayyus hasabu alaihil al abdu." Sholatu yang pertama kali akan diisap pada diri hamba adalah sholatnya. Juga dalam riwayat atau berani dan yang lainnya dengan, dengan dan yang lainnya dengan sanad yang Hasan pula Nabi saw bersabda awalumayyuh hasabu bil abduyau malkiyamati as-salah faidah saluhat saluhasa iru amali atau faidah salahat salahasa iru amali wa fasadat fasada sairu amali kata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal pertama yang kelak akan diperhitungkan pada diri hamba yakni solatnya idza salahat boleh dibaca salahat boleh dibaca soluhat idza salahat salatu atau idza soluhat salatu apabila solatnya baik Baik itu adalah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Solh hasa iru amalih maka seluruh amal yang lainnya baru akan yang amal-amal soleh yang lainnya akan jadi baik. Wa idah fasadat. Tapi kalau solatnya sudah rusak, solatnya rusak artinya batal, artinya tidak diterima, tidak sah. Fasa dasa iru amalih maka seluruh amal baik yang lainnya pun rusak, tidak akan dihisap. Artinya orang yang solatnya tidak pernah benar, maka seluruh amal perbuatan yang lainnya hangus. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaanhu pernah menegur seseorang yang solatnya super kilat. Seperti ayam memakan makanannya Yang kurunakrah Apa? Mematuk Dengan cepat Lihat ayam atau burung merpati Kalau lagi makan Makanannya Sehingga 23 rokat Cuman butuh waktu 17 menit Ketika rukun-rukun sholat itu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak diterima. Kalau sampai dilakukan dengan meremehkan, bukan saja tidak diterima, bahkan bisa berdampak dosa. Terutama fatihahnya, kemudian Posisi disiap, di setiap gerakan Berdirinya Rukuknya, ektidalnya Sujudnya, duduknya Di antara dua sujud dan duduknya Di tasyahud awal dan tasyahud Akhir Bagaimana posisi kaki, bagaimana Seluruhnya Maka hendaknya seseorang memperhatikan Solatnya karena solat adalah Perkara yang paling agung Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hendak mensyariatkan Solat fardu yang lima waktu Tidak cukup Mengutus malaikat Jibril Untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tapi Allah Memerintahkan malaikat Jibril Dan malaikat yang satunya Untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan membawanya ke Kesidratil muntaha Kemudian disitulah Allah Menerimakan Wahyu sholat lima waktu Yang asalnya Lima puluh waktu Kemudian Allah ringankan menjadi lima Waktu dengan nilai Lima puluh waktu Sudah betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala Lihat betapa sholat adalah Perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebab apa? Karena sholat hakikatnya adalah asyilatu baynal abdi warabi. Itulah hubungan antara hamba dengan khaliknya, dengan penciptanya. Itulah komunikasi, interaksi langsung antara hamba dan khaliknya, penciptanya. Ketika hamba membaca surat Al-Fatihah di setiap ayatnya, ketika memuji Alhamdulillahi Alamin, Allah menjawab, Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Miliki Yau Middin majadani abdi hambaku memuliakanku hadali hadali ini semua hak Allah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wataala ketika kita membaca Iya kanabu dua Iya kanastain hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Allah, "Hada bayni wa bayna abdi, wali abdi masal. Ini adalah antara diriku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang ia hendak minta, artinya dia akan memperoleh apa yang akan dia mohonkan. Ehdinasyiratul mustaqim. Ketika kita membaca ehdinasyiratul mustaqim, siratul ladina anamta alehim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin waladdallin sampai sini maka Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi masal ini khusus milik hambaku bagiannya hambaku maka ia akan mendapatkan apa yang dia mintakan yaitu minta apa minta hidayah minta jalan lurus Minta keselamatan Minta kenikmatannya Yang Allah berikan kepada Para mukminin Dari kalangan para sahabat Nabi yang mulia Dan minta dijauhkan dari Jalannya orang-orang yang dimurkai Dan orang-orang yang sesat Dialog Dan semua sampai takbir Takbiratul Ihram sampai dengan Salamnya Itulah hubungan antara hamba dengan Robnya Maka sesungguhnya nilai sholat adalah wujud penghambaan seorang hamba penyembahan seorang hamba kepada Rabbnya dan yang paling dekat posisi di dalam sholat adalah saat hamba itu sedang bersujud Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda akrab mayakunul abdu min Rabbih فَهُوَ سَجِدٌ Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya Yaitu ketika dia sedang sujud Di saat itu kenapa kok justru Allah yang maha tinggi Di atas arasnya Justru sangat tinggi, sangat dekat dengan hambanya Yang saat itu menundukkan wajahnya karena di situlah letak penghambaan. Maka tidak boleh seseorang sujud kecuali hanya kepada Allah. Maka apalagi sujudnya kepada kuburan? Maka sungguh ini merupakan kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah kondisi Seorang hamba merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Zat yang Maha Tinggi. Maka disitulah keadaan di mana hamba sangat dekat dengan Allah. Apa maknanya? Maknanya kalau kita ingin semakin dekat dengan Allah maka rendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu SWT yaitu apa? Jangan pernah merasa sudah baik di dalam semua ibadah kita. Akan tetapi selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan masih jauh dari harapan. Ingat pada hari hisab. Bagaimana kalau sekiranya amal-amal kita itu semua hangus oleh sikap kita. Karena riak, karena sumah karena ujub, karena syuhrah, karena sombong, karena takabur, karena ingkar dan banyak lainnya lagi, maka tundukkan selalu diri kita dan ingat bahwa kita selalu ada di hadapan Allah, bahwa kita selalu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah berpaling sedikitpun dari kita. Maka sekiranya kita senantiasa bersikap seperti saat kita sedang sujud, maka insya Allah kita akan selalu merasa bahwa kita ini sangatlah hina di hadapan Allah, sangatlah rendah di hadapan Allah Taala Kau Taala. Maka apa yang paling baik yang dilakukan seorang hamba ketika di dalam sujudnya, yaitu yang pertama membaca dikir-dikir sujud seperti subhana rabbiyal a'la lihat bagaimana hubungannya bacaan subhana rabbiyal a'la apa makna subhana rabbiyal a'la ma suci tuhanku yang maha tinggi ma suci tuhanku yang maha tinggi dan kita dengan menyungkurkan diri kita menelungkupkan wajah kita ke bumi, ke tanah di tempat yang paling rendah <tuh, tuh, tuh. kemudian kita hadapkan hati kita tengadahkan hati kita kehadapan Allah tabaraka ta zat yang maha tinggi subhanarabial a'la atau subhanarabial a'la wabihamdih dengan memuji-mujinya atau bacaan Sujud lainnya Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Allahumma gfirli Selain itu apa amalan yang paling baik Ketika seseorang dalam sujudnya Sambungan dari hadis Nabi yang di atas Akrab mayakunul abdu mirrabbih Fahuwa sajidun faaksiru fihi ad Maka perbanyaklah doa di dalam sujud Ketika kita sujud Dianjurkan untuk banyak berdoa Bukan tergesa-gesa Tetapi justru memperlama sujudnya Dan memperbanyak permohonannya Kepada Allah Lalu boleh apa yang harus kita baca Dalam doa Doa apa saja yang kita hafal Baik dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran Yang kita faham maknanya yang lebih utama atau doa-doa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Atau doa dengan bahasa kita. Apakah diucapkan dengan hati atau tidak? Diucapkan. Tidak hanya di dalam hati. Boleh diucapkan menurut pendapat yang kuat. Dari dua pendapat para ulama insya Allah. Ada yang mengatakan jangan diucapkan. Zuhir hadisnya umum. Perintahnya berdoa. Tidak ada ketetapan berdoa dengan bahasa Arab, tetapi tetap ada yang berpendapat bahwa tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Allahul Taalaalam. Mengapa kita diperintahkan banyak berdoa di dalam sujud? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakominun ayustajaba lahu." Karena doa di dalam sujud itu hampir-hampir pasti dikabulkan doanya. Hampir-hampir pasti dikabulkan doanya. Maka kesempatan yang sangat mahal ini jangan diabaikan. Mungkin kalau lagi jamaah, sholat fardu berjamaah di masjid. Yang rata-rata imamnya enggak bakal kuat ngimam. Kenapa? Kalau imamnya panjang sedikit makmumnya yang teriak. Ini kesalahan. Harusnya imam itu tidak boleh tergesa-gesa. Tapi juga melihat keadaan tidak boleh terlalu lama. Artinya memberi waktu yang cukup bagi makmum. Terutama ketika membaca surat Al-Fatihah Dan juga ketika membaca tasyahud Tahiyat Jangan mengukur bacaan diri kita Yang bacanya super hafal Tapi ukur kepada orang yang tidak bisa membaca cepat Ada orang yang bacanya Ini yang saya ingatkan lagi bagi para imam Meskipun mungkin ibu-ibu jadi imam bagi sesama wanita. Tapi mudah-mudahan ini juga disampaikan kepada para suami atau saudara-saudara kita yang laki-laki yang suka menjadi imam. Ketika terutama membaca surat Al-Fatihah. Baik itu rokaat pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat hendaknya ritmenya sama. Jangan karena ketika di bacaan fatihahnya lama karena dibagus-baguskan Ini jelek sekali ketika masuk rokaat ketiga keempat karena tidak kedengaran Bacaannya karena disirkan cepat Ini menipu makmum dan menipu Allah Karena hakikat seseorang salat itu adalah untuk Allah dan bukan untuk makmum. Saya sudah sering mengingatkan ini. Kenapa mereka begitu terburu-buru membaca Fatihah di rakaat ketiga atau di rakaat ketiga dan keempat pada salat zuhur, asar dan isya. Kalau zuhur asar, kalau zuhur asar hampir semua surat Fatihahnya cepat semua, rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat cepat semua. Berarti tidak ikhlas membacanya karena Allah. Berarti salatnya karena makmum. Waliaudzubillah. Karena kita mengindahkan bacaan, dikeraskan bacaan juga di samping untuk diperdengarkan kepada jamaah yang terpenting bahwa kita membacanya untuk Allah. Maka demikian pula pada rokaat ketiga dan keempat, meskipun tidak didengar oleh makmum, Allah mendengar. Maka bacakanlah seperti pada rokaat pertama dan kedua ketika dijaharkan. Minimal tidak tergesa-gesa. Demikian pula pada tasyahud. Hendaknya ritme membaca itu standar sama Seperti ketika ia membaca surat Al-Fatihah dan surat sesudahnya Maka demikian pula ritme membacanya juga sama Ketika membaca tashahud At-tahiyyatulillah Atau At-tahiyyatul mubarakatussolawatu lillah Assalamualaikum Nabi, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Standar ritmanya Karena kecuali seseorang memang Keadaan waktu itu harus agak dipercepat Maka percepat sedikit tapi jangan tahu cepat Seperti ketika ada jenazah yang sudah harus dimakamkan Maka boleh dipercepat sedikit supaya tidak membuat jenazah itu lama-lama tidak dimakamkan. Maka ini perkara sholat karena perkara sholat ini yang terpenting. Abdullah ibn Mas'ud r.a. beliau mengatakan melihat ada seseorang tua yang dia sholat-sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Lalu ditanyanya berapa lama kau salat dijawabnya 60 tahun dikatakan sungguh 60 tahun kamu tidak pernah salat Dan bila engkau mati dalam keadaan salatmu seperti itu maka engkau mati bukan di atas agama Muhammad La mitta mitta ala ghairi millati Muhammad Al qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena sungguhnya sholat yang tidak sah maka menghapuskan semua amalnya. Sebab apa orang yang sholatnya tidak sah sama artinya dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat adalah orang yang telah keluar dari Islamnya dalam satu madhab yaitu madhab Imam Ahmad ibn Hambal. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat dengan sengaja dia kafir berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-ahdu bainana wabainahum as-salah faman tarokahafakot kafar al-ahdu ladi bainana wabainahum as-salah perbedaan pemisah antara kami antara kita, orang-orang mukmin orang-orang muslim dengan mereka, orang-orang kafir adalah sholat Faman tarokaha Fakot kafaro maka Barang siapa Yang meninggalkan sholat Yaitu dengan sengaja Fakot kafaro maka sungguh dia kafir Dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Meninggalkan sholat dengan sengaja Meskipun dia meyakini Hukum wajibnya Tetap dihukumi kafir dalam Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja Dan mengingkari wajibnya sholat Mengatakan sholat tidak wajib maka dia kafir Tapi kalau mengakui Wajibnya sholat tapi dia tidak mengerjakan karena malas Maka dia fasik dan dibunuh Fasik dan dibunuh Dibunuh bukan karena kafir Menurut pendapat Imam Syafi'i Tetapi karena dia meninggalkan rukun iman Rukun Islam yang kedua yaitu sholat Kalau menurut Imam Ahmad dibunuh Tetapi sudah dianggap murtad keluar daripada Islamnya Maka sungguh kita wajib juga mengajarkan sholat yang benar kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, agar mereka terbiasa mengerjakan sholat yang baik, yang benar, dengan hikmah dan perlahan-lahan. Maka seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu bahwa kiranya di dalam sholat fardu kita yang sudah kita lakukan dengan secara maksimal. Ada kekurangan ketika di rokaat kedua mulai ingat ada janji. Waduh, saya ada janji nih, salat lomok jam. Nah, ini ada ketidaksempurnaan maka dilihat serliat apakah dia punya salat-salat tato'w, salat-salat sunnah yang dia kerjakan. Sulah solat rawatib yang dua belas rokaat atau dengan yang gairumu akadah yang tidak rowat yang tidak tidak ditekankan. Kalau ada maka disuruh menambalkan pada solat fardunya yang cacat yang kurang sempurna. Allahu taala alam bagaimana apakah setiap solat Sholat sunnah itu hanya akan menyempurnakan sholat fardunya khusus pada sholat yang dia laksanakan itu saja, atau sholat-sholat sunnah ini akan diakumulasi kemudian digunakan untuk menambal sholat-sholat fardu yang kurang. Allah yang Maha Tahu. Akan tetapi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Meriwayatkan dari Allah SWT yang Allah menyatakan kepada para malaikatnya Lihatlah sholat hambaku apakah dia telah menyempurnakannya atau dia belum menyempurnakannya Kalau dia sudah menyempurnakannya maka tulislah satu kesempurna sholatnya Sholat duhurnya sempurna, sholat asarnya sempurna Kalau ada yang kurang misal pada sholat maghribnya atau sholat isyaknya Lihat ada enggak sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan Kalau dia punya tambalkan Tutupkan pada sholat-sholat fardunya yang masih belum sempurna Maka meninggalkan sholat sunnah Rawatib secara terus menerus adalah suatu kejelekan Bahkan kalau bisa, kalau tidak ada halangan Sebisa mungkin untuk menjaga Sholat sunnah rawatibnya Wallahu ta'ala alam Nah, saya cukupkan Pembahasan tentang al-hisab Dan nanti kita insya Allah akan Melanjutkan pembahasan tentang Pemberian lembaran Catatan amal Dan seterusnya nanti penimbangan amal Kemudian nanti Menyeberangi sirot Dan pembahasan Nanti tentang telaga Rasulullah. Kemudian syafaat. Syafaat sudah pernah saya sampaikan? Belum ya. Nanti syafaat kemudian surga dan neraka. Dan disinilah pembahasan apa yang bakal terjadi pada hari kiamat. Monggo kalau ada pertanyaan. Salallahu ala nabi Muhammadin wa'alaikum. Oke okay, monggo ibu teli.